Terima kasih banyak semuanya Kalian telah mengadakan pesta kejutan untukku Di hari ulang tahunku ini aku merasa bahagia sekali Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian Ayo kita akan mencoba mengatakan kode suaranya Apa kodenya? Ayo, yok akan mengatakan, "Cacane ah, caci ku candike chamak se candi cauk pe catani catayi." mengatakannya. "Cacane caci ku candiki cauke chapmatce." Apalagi yang dikatakannya. Apaan ini? Ini tidakkan pencegahan jika orang yang tidak dikenal mencoba untuk membukanya, maka dia akan dipukuli. Ya ampun, aku memiliki pengalaman 20 tahun dalam meniru suara. Lihat, aku akan mengatakannya.